Pak Rudi, selamat pagi. pagi Silahkan Pak Rudi. Ya, ikan rokok itu tidak boleh ditayangkan sama sekali. Malah kalau bisa p a k r i k rokok itu tuh, g l u b itu bisa membunuh manusia. Iya, terima kasih Pak Rudi, Pak Berry. Selamat pagi. Selamat pagi, silahkan. Oke, itu petani, petani, petani tembako ya dilarang aja m e n a n g tembako kalau begitu, kalau dengan demikian yaudah selesai sudah itu gak perlu lagi iklan-iklan gak usah lagi dijual itu rokok-rokok terima kasih ya terima kasih Pak Beri Pak topik selamat pagi Halo s i l a k a n Bapak saya setuju sekali itu secara pelan-pelan harus memang untuk ke depan rokok ini k a l a u perlu ditutup jadi kami setuju sekali karena ini m e m b u d u h manusia secara perlahan-lahan dan memiskinkan manusia terima kasih baik saya ke Pak Abah selamat pagi Pak Abah、uh, ya itu sebetulnya sih k a l a u alasan eh, apa eh, berita tadi、eh, ancaman pemerintah kemudian dipadu dengan p ada hal ada jutaan orang yang hidupnya m e n g g a n t u n g k a n diri dari industri rokok itu kan udah beropini ya sebetulnya seolah-olah、eh, kalau ini diberlakukan maka、eh, jutaan orang akan terancam sebetulnya argumen ini bisa dilawan dengan t a n d a n juta ratusan、eh, juta terancam karena rokok nyawanya nah i i n i nggak akan selesai lah, diskusi seperti ini. Tapi satu hal Pelarangan ini sebetulnya kan dari aspek bisnis Tantangan bagi orang-orang marketing rokok Untuk mempromosikan produknya Dengan cara yang lain Nah yang kedua Kalau memang、eh, hal, hal lain, kalau memang betul rokok itu dilarang Yaudah, seperti tadi Bapak bilang、eh, Semua dilarang p u b l i k rokok jangan berdiri、eh, Petani dilarang menanam t e m b a k a u Itu udah benar-benar tuntas Gitu, atau Mungkin、e, para pengusaha rokok diberi ta,、e, challenge-nya, tantangan untuk memikirkan bisnis lain yang juga bisa m e r a n g k u l para petaninya. Ini i memang seperti mulut mustahil, tapi kenapa tidak disoba. Jadi mulai memikirkan melalikan bisnisnya ke yang lain. Terima kasih. Baik, Pak Wayu, h selamat, selamat pagi. Silakan. Saya sih setuju aja, Mbak d i l a Tapi itu menurut saya itu cuma salah satu ya. マスターのパーキングのパーキングのパーキングのパーキングのパーキングのパーキングのパーキングのパーキングのパーそングのパーキングのパーキン e のパーキングのパーキングのパーキングのパーキングのパーキングのパーキン Ya itu harganya mesti ditinggiin ya Mesti ditinggiin lalu dikotak rokok itu Dikasih gambar-gambar ini loh Kayak orang penderita kanker paru-paru apa Saya lihat tuh jauh Kali udah mulai tuh、uh, Dikasih gambar-gambar yang mengerikan tuh, Dampak daripada merokok Kecil-kecil aja tapi memang rapi gambarnya Mungkin bisa dicoba tuh dari pemerintah Itu dibandinglah kaos t r o l l untuk di atas kotak-kotak rokok di sana. Di sana juga harga satu rokok itu 12 dolar lebih. Makanya kita kalau dari sini sekolah bisa dagang rokok juga. Di sana di sini terlalu murah, Mbak. Di sini mahal, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak b i l i Pak Ari, selamat pagi. s e l a m a t Pagi. Ya, silakan, Pak Ari. n a n i、uh, saya sih kurang setuju ya. Agama gini、uh, Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan、uh, uh, penapatan d dari tarif cukai. i d Satu sisi pemerintah juga. Uh, melarang iklan perusahaan rokok、uh, Ini kan、uh, dua hal yang saling bertolak belakang gitu loh Kita juga harus mikirin Perusahaan rokok itu juga mempekerjakan banyak karyawan ya Kalau sampai memang、uh, pelarangan itu terjadi Ya kita tahu bahwa imbasnya nanti akan akan aja terjadi p h k di mana-mana gitu loh Pemerintah harus mikirin ke hal itu juga gitu loh Mungkin seperti itu dulu Ya, makasih Pak Ari ya Pak h e n d r y Anda yang terakhir, selamat pagi Bagi, ya, um, saya setuju untuk dilarang tapi dengan casetan pemerintah bisa membuka lawangan pekerjaan dari petani penjual、uh, dan juga、uh, yang berkaitan dengan i n d s t r i l o k ini、nah. Ibu Alce, selamat siang selamat siang Ibu silakan, Bu. saya setuju nah, lalu jalan keluarnya adalah untuk tembakol petaninya tidak usah dilarang di, Itu bisa digunakan untuk pengawetan barang-barang masuk -barang,、nah、ke Cina Alta. Lalu, untuk、uh, para karyawan bisa dialihkan ke tempat yang lain, Bu.、Uh -huh. Ya, baca bu. Baik, terima kasih, Bu Alta. -ja. Bapak Benny, selamat siang.、Halo. Ayo, Pak. Silahkan komentar ya, Anda. Itu aku mau kasih p e n t a p a t ya. Uh, sebaiknya pabriknya aja ditutup semua tapi p e n g u s a h a n y a suruh bikin bisnis yang lain biar Indonesia itu、uh, pada sehat semua、uh -huh. ya tidak perlu larang itu larang ini pabriknya langsung tutup habis import, import juga n g g a k perlu masuk dilarang masuk、uh -huh. biar Indonesia sehat okay, generasinya pada sehat semua Ya bebas rokok. Yes, oke.、Okay. Terima kasih Pak Beni. Bapak Budi, selamat siang. Halo siang Bu. Silakan h p a k Budi.、Uh, kalau saya tidak setuju Bu, karena dengan budget marketing、uh, yang banyak ini, kalau tidak dipakai untuk、uh, biaya marketing, dia bisa pakai untuk menurunkan harga rokok itu sendiri, sehingga harga jualnya akan jadi lebih murah. Akibatnya akan makin banyak perokok baru Bu.、Hmm. oke、okay, baik. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ismanto selamat siang. Ya selamat siang Bu. Komentar Anda? Ya komentar saya sih bagusnya semua ditutup. Ya kalau memang pabrik lokonya mencakup m a s y a r a t e n a g a kerja yang banyak. Ya dengan kontinuitas pemerintah itu bik bikin target. Ya dari tahun sekian sampai sekian ya harus sampai kemana t e m b a k pun b i a s a ditanam lagi. d i a l i k a n kepada yang lain.、Hmm. Jadi ini... マシアバトマシンがバンドでダブルカムランゴー。なるほど、サンダム e カン、マオペニャキ、パロモニアン、アナゴト、アワヤ、ブリガヤ、ドゥ、カメラ、イスカン、ブリガヤ、カうディアン、ブリガヤ、ヤアフィニア、ディダブリガヤ、アギダ。 バイトマカシー、パジョコス、ワマシア、コメンタランダバー。 Diruti perlakuan seperti itu Akhirnya undang-undang seperti itu Akhirnya dibatalkan juga Terima kasih Baik, terima kasih Pak Andi Selamat siang Ya, begini aja Bu h i d u p itu kan pilihan、uh -huh. Jadi Mau dilarang-dilarang dilarang Buat apa sih Kita p i k i r i n p i a r i n aja Perjalanan p a d a n y a Yang mau n e r o k o k n e r o k o k Yang enggak-enggak Kan begitu Bu.、Uh -huh. kasih, Bu Baik, terima kasih Pak Andi Menjadi Satu penelpon terakhir Untuk menutup siang hari ini Bapak Santo Selamat siang Selamat siang Bu Silahkan Pak Uh, menurut saya sih、uh, tujuannya apa itu pemerintah melalui begitu Bu?、Mm. Kalau memangnya untuk kesehatan kan bisa cara lain.、Mm -hmm. Kalau memang untuk、uh, yang lain misalnya、uh, k a l a u Koko nggak beli iklannya ya itu tanggung menurut saya. Mendingan tutup aja pabrik itu.、Mm -hmm. Tutup aja pabrik itu. i t u menurut baik. saya, baik, saya, baik, saya maka... itu adil aja gitu. Adi Bio Selamat Siang. Selamat Siang Bu Dona. s i l a k a n Pak. Ya menurut kami itu pemerintah itu lagi g i l a itu karena apa? p a d a h a l pajak terbesar dari dia itu rokok, ekspor terbesar juga rokok. Jadi orang yang mau bunuh diri itu, jadi yang melarang itu tolong dikasih kembali otaknya itu. Terus samping itu juga mungkin rokok itu sekarang g a k mau ke rokok putih, rokok cerutu lebih baik ya. フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、とィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィル a ーの時代は、フィルターの時 a は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、フィルターの時代は、 Pajak rokok terbesar dan、uh, apa namanya penghasilan Indonesia terbesar juga dari rokok karena rokok Indonesia paling murah, tapi rokoknya bukan rokok biasa, rokok cerutu gitu. Terima kasih. Bapak g i l b e r t selamat siang. Selamat siang. Iya, iya, setuju kan? Setuju ya? Sebab ini rokok ya, sebab susah tadi dikatakan di filter ya, kalian. s a m p a rokok di filter berapa puluh kali ya, tetap aja rokok berbahaya. Iya、hmm. kan? Tapi tadi dikatakan benar kalau memang penghasilan terbesar terpajak itu dari rokok ya. Cuma kalau dibilang untuk m e n y e b a b k r n satu event olahraga,、mm -hmm. itu dilarang, itu konyol.、Mm -hmm. Konyol, kalau beriklan ya saya setuju, tidak boleh beriklan ya di TV atau dimanapun juga. Tapi untuk satu event olahraga, itu konyol sekali. Karena pemerintah t u h ada uang tidak untuk mengadakan satu event olahraga. Ya kan, dananya itu tidak ada. Gitu a j a makasih. Baik, terima kasih Bapak Johan, selamat siang. Selamat siang Bu, pemirsa. t u j u sekali, kalau iklan rokok itu dilarang. Karena tuh nggak ada iklan pun, anak-anak udah b i l a n merokok, bagaimana nggak adanya iklan,、uh -huh. dan mengenai pajak s u m b a n g s i besar-besar dan juga berjuta orang bergantung pada industri rokok, kenapa tidak dana promosinya disumbangkan ke sana saja?、Uh -huh. Untuk kesejahteraannya, bukan k a l lebih baik. Tanpa rokok pun, tanpa iklan pun, m a s i a harap k e d a hidup susah. Apalagi kalau diiklankan, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Johan. Pak Valentino, selamat siang. Silahkan komentar Anda Pak Ya sebelumnya nah, Saya pernah mendengar ini Sejak saya masih SD itu Bu Saya katanya <laughs> mau ya Sampai saya umur 41 tahun nih、uh -huh. Baru sekarang terlaksana Oke、okay. nah, bukan, bukan berarti saya tidak merokok Lalu saya suruh tutup Enggak, bukan gitu Tapi kalau dilihat dari untung dan ruginya yang terlupa yang ruginya gitu ya、mm -hmm. so, oke deh, ibu ya makasih ya baik terima kasih bapak Andri selamat siang siang bu、mm -hmm. silahkan komentar anda ya nutup pabrik rokok yang gak seperti kita nutup warung kopi ya bu kita、mm、harus -hmm. memperhatikan untuk berapa banyak tenaga kerja mereka yang dibiayai keluarganya、uh, dari pabrik rokok Mm -hmm. ya, begini aja kalau menurut saya sih t i a ya, rokok yang ada itu gak perlu ditambah ya. lagi Kan rokok banyak yang masuk juga k a y a Malboro, rokok dari luar Buktinya kalau pemerintah mularang rokok dari luar aja masih masuk Kenapa jadi rokok dalam negeri yang dipermasalahkan、okay. ya, Itu aja bu Jadi ya menurut saya yang ada ya, Jangan ditambah dan jangan ditutup Terima kasih Bu Baik, terima kasih Bapak h e r i selamat siang Selamat siang Setuju gak Pak dengan pelarangan total ini Pak? Kalau saya sangat setuju sekali Bu、uh -huh. Karena memang betul tadi seperti Bapak bilang Yang tadi itu banyak r u g i n y a daripada untungnya、uh -huh. Karena kan sektor lain juga banyak Bu selain rokok gitu Nah itu tadi anak-anak juga udah pada mulai merokok、uh -huh. Jadi uang itu hanya untuk dibakar aja gitu kira-kira Oke -kira. <laughs> b a i k terima kasih, b a Pak, tanung ya. Selamat、iya. siang, Selamat siang Bu. silahkan, ya. Bapak. Ya, kalau memang mau ditutup semuanya, ya, artinya petani itu harus ditutup. Nggak boleh menanam e baku, Bu.、Hmm. Oke,、okay, itu ya, saja semuanya. Ya.、Uh -huh. Gitu, gitu, seluruhannya, s e l u r a n n y a gitu aja baik, terima kasih Pak Tanung jadi kalau pabriknya ditutup p e t a n i n y a juga gak boleh tanam t e m b a k a u ya harus tanam yang lain Bapak Rudy, selamat siang silahkan Pak Rudy nah, ya saya sih menanggapi tolong、uh, kepada orang tua jangan yang disalahkan itu rokok、hmm. kalau anak-anak kita itu ngerokok tapi didikan ya Pak saya rasa itu、okay. aja jadi pabrik rokok saya rasa pun tidak patutlah Untuk ditutup nah, Kalau、uh, semua sudah sadar Kalau itu tidak baik ya jangan ngerokok Terima、hmm. kasih Baik terima kasih Bapak Rudi t r a Baik kita masih terima Penelpon terakhir Bapak Gunardi selamat siang Selamat siang Kalau saya setuju sekali Dilarang total、hmm. Yang namanya kesehatan Apapun bentuknya harus dilarang Halo, selamat sore Pak Alamsyah. i Silakan Pak dengan komentarnya. t e r i m a k a s i h Pak. Ya, terima kasih Pak Alamsyah. Pak Henny, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak. y a saya setuju dengan kompas ya. Pada prinsipnya memang kita akan kehilangan banyak pekerjaan dengan jutaan orang itu yang bekerja Tapi pada prinsipnya akibat rokok itu kan racun untuk、uh, orang yang lebih banyak Bahkan lebih dari pekerja gitu, miliaran orang Jadi、uh, saya setuju deh, gak perlu adanya ikan-ikan、uh, atau kalau bisa produksi rokok dibandingkan Eh Terima kasih Ya terima kasih Pak Hendi Pak Bobi selamat sore Selamat sore s i l a k a n Pak dengan komentarnya Ya sebenarnya pemerintah harus bikin satu peraturan Bahwa kalau yang merokok itu anak-anak di bawah tujuh belas tahun Ya itu n gak g boleh gitu loh Dan itu benar-benar sanksinya harus, harus jalan gitu loh Denda berapa atau gimana Nah tapi kalau yang udah datang a s tahun Kalau dia mau merokok Secara ekonomi dia mampu Ya itu dia tanggung resiko sendiri Pak Itu memang semua orang tahu kalau merokok itu tidak baik Tapi kalau memang mereka memilih untuk merokok Ya, terserah biar mereka rasakan sendiri efeknya. t o h ada yang merokok sampai 90 tahun juga aman-aman aja. Nah, di lain pihak, harga mesti tinggi. Harga mesti lebih tinggi dari sekarang jauh. Dan di rokok itu digambarin tuh model-model kanker, apa ada di sana semua, dan peringatan keras. Orang juga bisa baca sambil mudah-mudahan bisa baca. Itu bisa lebih s a d a r Tapi kalau nggak s a d a r juga, yaudah terserah mereka. k a l p a Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bobi. Pak Wawan, selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n Pak. Saya tidak setuju ya. Nah, soalnya nanti para karyawan yang d i b a a i rokok nanti bagaimana, ibunya karena yang selama ini kan sudah penghasilannya dari perusahaan rokok. Nanti kalau rokok banyak dikatakan nanti otomatis mengurangi karyawan. Jadi kasihan. Dan saya juga nggak begitu percaya kalau rokok bisa mengikat, mengikat, tapi bisa p a r u p a r u、nah, u a h a g a k a g a a r u b a r u ya. Karena nyatanya a n orang-orang zaman dulu tuh zaman k u l i a di kampung-kampung t u pada rokok yang... パパ、シャガー、サンベットワーク、マシャーラー、パパ、プロファイトや。はい、そうそうそうそう。パウディ、サメトリー Yes、あなたがごめんなさい。 Sangat menyesalkan kalau emang itu larangan beriklan di larang oleh pemerintah Karena jujur ngomong dari faktor apalagi kita harus mendapatkan semuanya itu Apalagi sponsor-sponsor Saya rasa kesehatan itu bukan salah satu penyebab rokok akibat penyakit Karena cuaca udara sendiri yang lebih utama Itu aja, t e m a s i h Ya, baik Pak Rudi Pagi sama sore? Sore Pak. Iya, silakan Pak. Saya setuju, cuman harga rokok aja Pak dimahalin Pak, atau sebungkus lima puluh ribu gitu. Jadi nggak bisa orang jadi belinya jadi segen, gitu Pak, maksud a n saya. i y a a s i h